Halo Re, Assalamualaikum Ya apa Re, Kappi Kappi Re Semoga sehat selalu ya Re Oke, di video kali ini aku bakalan ngasih tutorial cara stem kentrung dan cara gejeringnya soalnya um, banyak dari kalian yang komen, gimana sih cara stemnya itu gimana cara kecernya? gitu loh. dan sesuai uh, dengan janji aku yang di videoku yang sebelumnya yang kemarin itu yang Q&A udah aku janjiin video pada tutorial Oke okay, lanjut e, di sini e, kalau untuk gitar ini gitar kalian bisa belikan di toko alat musik mana aja kan ya kalau di sini ini aku mereknya dan e, kalian juga nggak harus kok nggak harus pakaimerkrek ini kalian kalianmerkrek apa aja lah berserah yang penting kentungan sama aja Nah kalau untuk harganya e, mungkin Kalau ini sih sekitaran 7.5 sampai 8,0 ya. Kalau di sini enggak tahu kalau di daerah kalian berapa. Oh iya, yeah. kalau ini kan sebenarnya gitarnya punya aku ini senar 4 Terus aku jadi senar 3, jadi ininya aku bilang 1, terus ini tambah lagi lagi di sini 1. Jadi biar sama ini jalannya Oke, okay, lanjut untuk senar. Di sini aku senarnya pakai senar ranken bulat sih ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Dan ini aku belinya sebenarnya di tukang nyenaragat bulu tangkis ya guys Sekali lagi di tukang nyenaragat bulu tangkis Soalnya di situ kalian bisa beli yang udah sortiran atau yang udah dipotong-potong Kayak gini Contohnya seperti gini Ini Soalnya kalau kalian beli baru itu harianya sekitar 70 dan itu panjang banget dan di sini kita cuman butuh beberapa meter aja kok. Dan enggak enggak panjang banget. Atau mungkin kalian cuma bisa dikasih doang kok sama orangnya. Oke, okay, next untuk senarnya ini aku yang pertama ini ya. Ini yang pertama ini aku pakai ini biar sama aja sih warnanya. Mau yang mana aja. Ini kan yang satu ini aku pasang di sini seluruhnya. Diikat Kalau untuk uh, senar yang nomor 2, ini aku dua senar aku jadiin satu dibintir ya guys. Jadi dibintir dua senar ya. Dua senar, dua senar ini. Ini kan satu. Itu kalian ambil dua, terus senarnya masukin lalu dibintir tutup dikit sini. Itu yang nomor 3 sama aja kok sama yang nomor 1 Oke, okay, next cara stem control Oke, okay, di sini untuk stem-nya Aku pakai nada E Aku samain sama keyboard Jadi untuk nadanya seperti ini Ini yang versi aku yang mungkin Dari kalian banyak yang beda-beda Apa nadanya Ini kalau aku pakai nada E Kalau enggak kalian bisa samain kok Sama punya aku Ini E Oke untuk yang senar nomor 2 Yaitu B Senar B nadanya nih. Oke, untuk yang senar nomor 3 yaitu senar G. Begini nadanya. Kalau udah bunyinya jadi gini. Oke, kita lanjut ke chord atau kunci. Oke, di sini aku bakalan ngasih kunci-kunci dasarnya aja. Kalian e, bisa browsing sendiri di internet banyak kok. Oke, okay, kita mulai dari kunci C Ini kunci C seperti ini Ini sebenarnya sama aja kok sama gitar senar 6 Cuman ini diambil tiga senar dari bawah B minor lanjut ke cara ganjreng. Oke, okay, next kita lanjut ke cara ganjrengnya. Oke, okay, di sini um, ini cara ganjreng yang versi aku yang mungkin dari kalian beda-beda ganjrengnya dan ini versi aku sendiri. Oke. Okay, di sini aku akan mengambil contoh dari lagunya Jatuh Cinta Lagi Sama Kamu. Oke, okay, contohnya seperti ini. Kita di sini cuman main empat kunci yaitu D minor lalu Bb bes lalu F lalu C. Oke. Gini sama itu seperti ini. Ini aku enggak mengganggu dulu. Jadi untuk jejerannya seperti ini. Oke, okay, kalau lambainya seperti ini. Coba diulangi. Salam 3, semua satu. Oke, lanjut ke kinjrengannya yang kedua yaitu yang kayak keroncong gitu ya. Contohnya seperti ini. kita belajar gejalannya dulu di sini aku enggak pegang chord. Jadi senar kedua dulu. Senar 2, 1 3 pakai chord ya. Jadi seperti ini. Ini tanpa variasi dulu. Oke, kenapa di sini aku pakai variasi? Soalnya biar lebih asik gitu kan kedengarannya. Kalian bisa bedain sendiri lah dengan enggak mm, pakai variasi sama yang pakai variasi jadi di sini langsung aja kita coba untuk pakai variasinya Nah di disini kan variasinya akan sama kayak tadi jadi kita petik ya senar ini yang kita petik di senar nomor 2 ini enggak harus kok di sini kalian bisa mungkin cari-cari sendiri gitu yang pentingan enggak kales Oke okay, kalau semuanya digabungin jadi seperti ini tutorial dari aku semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa lancar dan sempet pisah kencrenanya tadi dan mohon maaf bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye